Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqmullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amal ba'd Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar dan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita bisa bertemu muka kembali. Kita bisa bertemu lagi dalam kajian ilmiah tentang kaedah fikih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita muliakan, nabi yang selalu kita ingin taati perintah-perintahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita pada kajian sebelumnya Sudah membahas secara tuntas kaedah yang ketiga Yaitu kaedah Al-Masyakatu Tajlibut Taisir Sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan Dan pada kajian kali ini Kita akan meneruskan Kaedah yang berikutnya, yaitu kaedah yang keempat Dari kaedah-kaedah terbesar Dalam ilmu fikih Yaitu kaedah La dharara wa la dhirar Yang intinya adalah Tidak ada Satupun kemudaratan Tidak ada satupun bahaya Yang Dibenarkan oleh Islam tidak ada satupun bahaya atau kemudaratan yang dibenarkan di dalam Islam. Ya. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna dari hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Karena ada dua kata ya dalam hadis ini, laudarara wa laudirar. Ada dua kata, para ulama berbeda pendapat apakah dua kata ini bermakna lain ataukah satu makna. Ada yang mengatakan bahawa antara laudarara wa laudirar itu satu makna. Hanya diulangi untuk memberikan penekanan makna tersebut yang artinya bahwa seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang satu kata dengan dua redaksi yang berbeda untuk menunjukkan ya untuk menunjukkan satu makna yang sama. Makna tersebut adalah tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh ada mudarat Kemudian Rasulullah mengulanginya dua kali, seakan-akan demikian. Ini bagi para ulama' yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara makna laudharara dengan laudhirar. Dua-duanya bermakna tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan atau mendatangkan mudarat. Namun mayoritas ulama' ya, mereka mengatakan bahwa dua kata ini, Mempunyai, mempunyai makna yang berbeda Dua kata ini Maknanya berbeda Antara laudarara Wa laudirar Itu berbeda maknanya Laudarara mempunyai makna Wa la laudirar mempunyai makna yang lain Ini pendapat mayoritas ulama Mereka mengatakan Ia ya bahawa At-taqsis min minat-taqid menjadikan dua kata ya menjadikan kata bermakna lain itu lebih baik daripada menjadikan kata tersebut ya mempunyai mempunyai makna yang sama dengan kata yang lain ketika ada dua kata yang disandingkan ya di dalam nas-nas syariat ya dua kata disandingkan itu lebih baik kita mengatakan bahwa makna dari dua kata tersebut itu berbeda-beda daripada kita mengatakan bahwa dua kata tersebut maknanya sama yang satu untuk menguatkan saja ini kaidah yang masyur di kalangan para ulama makanya ketika mereka menjelaskan tentang kaidah ini kebanyakan mereka ya mayoritas para ulama tersebut mengatakan dua kata ini maknanya berbeda karena kaidah atsissu aula min at ya bahwa e, memaknai suatu kata dengan makna yang lain itu lebih baik daripada mengatakan bahawa kata itu hanya sebagai penguat saja <tuh> namun selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang makna dari dua kata ini mereka mayoritas mengatakan maknanya berbeda tapi perbedaannya di mana ini Para ulama' berbeda pendapat lagi ya. Ada yang mengatakan Bahawa La al-darar Maknanya adalah Tidak ada sesuatu Yang membahayakan Dalam syariat Islam Di dalam syariat Islam Tidak ada ajaran yang membahayakan Manusia Adapun pun La dharar artinya tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan manusia Ini perbedaan antara Laudarara wa laudirar Sebagian ulama mengatakan demikian Ya Laudarara artinya Tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam syariat Islam Sedangkan laudirar Tidak ada Tidak boleh ada perbuatan Yang membahayakan Ya Orang lain Yang satunya bermakna benda Yang satunya bermakna Perbuatan Ya, Ini perbedaan antara Laudarara wa laudhirar Ini salah satu pendapat Ya, Ada pendapat lain yang mengatakan Yang kedua Bahwa Laudarara Maksudnya tidak boleh Kita membahayakan diri sendiri Sedangkan laudhirar tidak boleh kita membahayakan orang lain. Ini makna yang kedua yang mengatakan bahawa ada perbedaan di antara laudzarar wa laudhirar ya. Laudzarar tidak boleh kita membahayakan diri sendiri sedangkan laudhirar tidak boleh kita membahayakan orang lain ya. Ini juga dipilih oleh beberapa ulama. Kemudian pendapat yang ketiga Mengatakan bahawa La Tidak boleh Kita memberikan Mudarat kepada orang lain Dari awal Maksudnya orang lain tersebut tidak Memberikan mudarat kepada kita Tapi kita memulai Memberikan mudarat kepada orang lain Sedangkan Wala dirar Artinya tidak boleh Kita memberikan mudarat Kepada orang lain ketika kita membalas Keburukan yang dia lakukan kepada kita Maksudnya bagaimana ya Ustaz? Maksudnya adalah ketika ada orang lain ya melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada kita dan kita ingin membalas, jangan sampai balasan kita ya melebihi apa yang dia lakukan. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada dia dengan membalas sesuatu yang e, berlebihan. Dengan membalas membalas keburukan dia dengan sesuatu yang berlebihan. Ini Pendapat ini banyak ya e, dipilih oleh para ulama, ya. banyak dipilih oleh oleh para ulama. Laudororok artinya kita tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, ya ketika orang lain tersebut belum melakukan kemudoratan kepada kita, belum merugikan kita, kita tidak boleh merugikan dia dari awal ya, dia tidak merugikan kita sama sekali, kemudian kita melakukannya kepada dia ini laut doror ya bukan merupakan pembalasan tidak adapun laut doror ini adalah kemudaratan ketika kita membalas keburukan orang lain ya jadi ketika kita membalas dibolehkan membalas tapi jangan sampai balasan kita melebihi apa yang dia lakukan kepada kita karena ini kita terjatuh ke, ke dalam sesuatu atau perbuatan yang memberikan mudarat kepada orang lain ini makna yang yang ketiga, ya. Dan ini banyak dipilih oleh oleh para ulama, ya. Karena mereka melihat laudarar ini eh, sesuatu yang dari satu sisi dari satu arah saja, ya. Perbuatan yang dilakukan dari satu arah. Sedangkan laudiror perbuatan yang dilakukan dari dua arah, ya. Ada dua orang yang saling memberikan mudarat saling menyerang, saling merugikan, ya. Ketika kita membalas ya kemunduratan atau keburukan orang lain, ya kita tidak boleh ya membalasnya dengan berlebihan, ya. Ini yang dimaksud dengan makna yang ketiga, ya. Laudarara waldirar, laudarara kita tidak boleh membahayakan atau memberikan mudarat kepada orang lain, ya. Dari awal dia belum berbuat apa-apa kepada kita. Kita memberikan mudarat kepada dia. Ini tidak boleh. Begitu pula keadaan yang kedua. Walau dirar. Kita tidak boleh membalas. Ya, keburukan orang lain kepada kita dengan balasan yang e, berlebihan. Ya, melebihi, melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Ini makna yang, yang ketiga. Ada makna yang keempat. Laudarara. Ya, tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain Walaupun kita tidak bermaksud untuk itu Inilah law darar Makna law darar adalah kita tidak boleh memberikan mudarat <coughs> kepada orang lain Walaupun kita tidak bermaksud melakukannya Tidak bermaksud membahayakan dia Sedangkan wala dirar Artinya kita tidak boleh membahayakan orang lain dengan maksud membahayakan dia. Ya. Maksud kita melakukan itu memang untuk memberikan mudarat kepada orang lain tersebut, ya. Ini perbedaan di antara keduanya menurut sebagian ulama, ya. Karena mereka melihat bahwa darar ini <tuh> perbuatan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan dhirar perbuatan yang terjadi karena ada niat. Ya. Ini e, sebagian ulama mengatakan demikian. <tuh> Kemudian yang kelima yang terakhir <tuh> mungkin masih banyak yang lain ya. Namun yang bisa anak sebutkan di sini lima ini laudororo bermakna tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain untuk mendatangkan manfaat bagi kita. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain ya untuk mendapatkan manfaat untuk kita ya kita ingin mendapatkan manfaat kita ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan merugikan orang lain ini lawdorar sedangkan waladirar ya ini lebih dari itu kita tidak ingin mendapatkan apapun tapi hanya usil saja mengganggu orang lain ya Memberikan mudarat kepada orang lain tanpa ada keinginan untuk mendapatkan manfaat sedikit pun. Ini waldirar. Ya, ini juga ya dipidih oleh ulama-ulama besar. Ya, makna yang terakhir ini. <tuh> Inilah e, lima pendapat ya yang banyak disebutkan oleh para ulama ketika membahas ya makna dari hadis lazdarar waldirar. Ya. Semuanya bisa dibenarkan, ya. Semua makna ini bisa dibenarkan, ya. Dan semuanya bermuara pada makna bahwa syariat Islam ya tidak membenarkan adanya kemudharatan atau adanya bahaya, ya. Baik dalam syariat ini ataupun yang bersumber dari manusianya, ya. Di syariat tidak ada mudarat sama sekali syariat Islam adalah syariat yang mendatangkan maslahat ya mendatangkan maslahat ada yang maslahat 100% ada yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya sehingga yang dilihat oleh syariat adalah maslahatnya yang dimenangkan oleh syariat adalah maslahatnya dan tidak ada tidak boleh ada seseorang yang melakukan mudarat melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi orang lain baik dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Ini ya semuanya bermuara pada makna ini. Tidak ada mudarat sedikit pun dalam syariat Islam, ya. Makanya ya kaidah ini memberikan eh, penjelasan kepada kita bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang rabbani, syariat yang sangat mulia dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, ya. Bukti dari eh, sifat Allah ini Bahawa syariat di dalam syariat tidak ada sesuatu yang eh, mendatangkan bahaya kepada <tuh> umat manusia. Tidak ada ajaran di dalam syariat yang mendatangkan mudarat kepada manusia, ya. Semuanya adalah maslahat. Semuanya untuk kemaslahatan manusia Ya Apapun Yang mendatangkan mudarat Maka dilarang di dalam Syariat Islam Ya makanya ya, Kaedah ini adalah Kaedah yang mempunyai Kedudukan yang sangat agung Di dalam syariat Islam Bahkan Kalau Dikatakan Bahwa kaedah ini adalah setengah dari Syariat Islam maka itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena Syariat Islam dasarnya dua, ya. Syariat Islam ya berdiri di atas dua pondasi. Pondasi memberikan maslahat kepada manusia dan menjauhkan manusia dari Mudarat ya. Mendatangkan maslahat kepada manusia. Pondasi yang kedua menghindarkan manusia dari mudarat ya. Dan kaedah ini ia ya, berhubungan dengan setengahnya tadi yang pondasi yang kedua yaitu menghindarkan manusia dari mudarat yang yang mengancam mereka atau merugikan merugikan mereka. <tuh> Kedudukan Kaedah ini sangat agung di dalam di dalam Islam ya. Dan <tuh> Kaedah ini ya Kaedah ini mempunyai banyak dalil, ya. Walaupun memang kaedah ini pada dasarnya memang dalil karena kaedah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak sekali dalil-dalil lain yang menguatkan ya, hadis tersebut, menguatkan makna dari hadis tersebut, ya seperti misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang tidak boleh ada mudarat bagi sekelompok orang ya misalnya ya dalam masalah wasiat dalam malas masalah wasiat ya seseorang tidak boleh berwasiat dengan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada ahli warisnya Ya. Kalau ada wasiat yang mendatangkan mudarat kepada ahli waris, maka dikatakan wasiat tersebut ya, tidak sah. Maksudnya tidak tidak perlu dijalankan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 12 ya mengatakan mim ba'di wasiyyati yusab biha aw daynin ghair ya. Lakukanlah ya pembagian harta waris tersebut ya setelah kalian melakukan wasiat yang diwasiatkan dan menunaikan hutang yang masih dalam tanggungan si mayit kairo mudar dengan catatan hal tersebut tidak mendatangkan mudarat ya wasiat tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada ahli waris ini menunjukkan ya bahwa syariat Islam ingin menghindarkan umatnya dari kemudaratan kalau ada wasiat yang pada asalnya wajib ditunaikannya wajib dilakukan tetapi wasiat tersebut ketika ditunaikan ketika dilakukan malah mendatangkan mudarat kepada ahli waris maka wasiat tersebut ya harusnya tidak dilakukan ya karena Syariat Islam tidak menginginkan Adanya mudarat Ya kepada Umatnya Kemudian Dalil yang kedua ya Misalnya Tidak boleh Kita Melakukan rujuk Kepada seorang istri Yang ditalak Untuk Mendatangkan mudarat kepada istri tersebut Ya ini juga dalil bahawa syariat Islam ya dalil untuk kaidah ini la darara tidak boleh ada kemudharatan sedikit pun ya. Dalilnya di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang eh, larangan seseorang merujuk istrinya ketika sudah ditalak sebelumnya tapi untuk memberikan mudharat kepada istri tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah Ayat 231. Walatum sikuun, walatum sikuunna ya. biraral li taatdo. Wmiyafal dzalikah, fadzalma nafsa. Janganlah kalian merujuk istri untuk mendatangkan mudarab untuk mendalimi mereka. Kalau kalian, ya, kalau ada seseorang yang melakukan hal tersebut ya, Maka dia telah Mendalimi dirinya sendiri Ini larangan dari syariat Larangan dari syariat Untuk melakukan kemudaratan Kepada seorang istri ya, Dengan merujuknya ya, Setelah ditalak ya. Idahnya mau habis Dia rujuk Padahal rujuknya bukan Karena dia senang kepada istrinya Tapi agar istri tersebut ya, Menjadi ya terpenjara dengan kekuasaan seorang suami yang seperti itu, ya. ingin agar istrinya semakin sengsara. Dia rujuk, ya kemudian setelah itu dia mentalak lagi. Dia tunggu sampai idahnya mau selesai, dia rujuk lagi. Padahal harusnya ya kalau dia tidak senang harusnya tidak tidak rujuk sehingga idahnya bisa selesai dan seorang istri bisa bebas dan bisa menikah dengan dengan lelaki lain, ya. tapi dia ini tidak demikian. dia ingin dia saking bencinya kepada istrinya demikian, ya. idahnya mau selesai dia rujuk agar istrinya tersebut ya tidak bisa e, bebas, ya tetap berada di bawah e, di bawah suaminya dan suaminya ingin agar dia semakin semakin sengsara, ya. ini dilarang di dalam syariat, ya. Dilarang di dalam syariat wala tumsikuhun nadiraran li ta'tadu. Jangan kalian merujuk istri yang sudah kalian talak untuk memberikan mudarat ya kepada dia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini di antara dalil untuk kaidah yang sedang kita kita bahas bahwa di dalam syariat ini tidak ada kemudaratan sama sekali. Syariat benar-benar memberikan maslahat kepada manusia dan juga menghindarkan mudarat dari, dari mereka. Dalil yang ketiga adalah firman Allah subhanahuwataala dalam masalah <coughs> menyusui anak. Ya, menyusui anak. Hak susu, ya, kewajiban untuk menyusui anak adalah kewajiban eh, seorang ibu pada asalnya. Ya, kewajiban seorang ibu. Ya. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh oleh seorang seorang ibu. Namun pada keadaan-keadaan tertentu ya, seorang ibu bisa saja ya tidak mampu melakukan hal tersebut dan membutuhkan orang lain. Untuk melakukan tugas tersebut ya Maka seharusnya ya Seseorang ya seorang suami tidak memaksa Seorang ibu harus menyusui ya misalnya Tidak boleh memaksa apabila Ibu tersebut ya eh, Terkena mudarat Karena eh, Amalan tersebut atau perbuatan itu Atau tugasnya Tugas yang harus dia Dia lakukan ya Makanya Allah Subhanahu wa taala ya melarang adanya mudarat yang mungkin akan menimpa seorang ibu dalam melakukan tugasnya itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludul lahu bi waladihi Jangan sampai seorang ibu mendapatkan kemudaratan disebabkan oleh anaknya. Jangan sampai seorang ibu mendapatkan mudarat disebabkan oleh anaknya. Maksudnya ketika menyusui. Ayat ini menjelaskan tentang menyusui. Jangan sampai ketika menyusui seorang ibu mendapatkan kemudaratan dari anaknya juga sebaliknya. Jangan sampai seorang ayah mendapatkan kemudharatan karena anaknya tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan dari dua belah pihak, ya. Jangan sampai ayahnya, ya, terlalu berat, jangan sampai juga ibunya terlalu berat, harus ada kompromi di antara mereka berdua. Dalil lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang wanita yang ditalak Wanita yang ditalak Maka Apabila taraknya masih talak yang raj'i Talak yang belum talak terakhir ya Maka masih diwajibkan untuk Menempati rumah suaminya Dan ketika Seorang wanita yang sudah ditalak dengan talak yang belum talak terakhir ya dia wajib menempati rumah suaminya ya keadaan tersebut bisa menjadikan suaminya yang mungkin masih benci kepada istrinya ketika itu ya makanya dia mentala ya bisa saja keadaan tersebut mendatangkan mudarat bagi istri bisa saja seorang suami ingin ya melakukan sesuatu yang menjadikan istri tersebut semakin terhimpit, semakin merasa dikucilkan di rumah itu. Ya. Syariat memandang hal ini. Syariat memandang hal ini dan memberikan larangan kepada suami yang mentolak tersebut ya untuk mengganggu istrinya. Melakukan sesuatu uh, hal yang menjadikan istrinya ya merasa semakin tersudutkan di rumah itu, ya. Makanya Islam memerintahkan kepada suami agar tidak melakukan hal ini Karena ini mendatangkan mudarat kepada istri yang ditalak itu Dan talaknya masih talak raj'i Talak yang belum ee, talak ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq Ayat 6 Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum Wa la tudarruhunna litudayyiqo alayhin Tambakkan tempat galah mereka tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka Ya jangan kalian mendatangkan mudarat kepada mereka untuk menyempitkan hati mereka ini syariat Islam yang sangat mulia ya, memperhatikan sampai masalah-masalah yang yang detail seperti ini, ya. Makanya ya bisa dipastikan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mulia, tidak mungkin syariat ini ya mendatangkan mudarat kepada umatnya. Yang ada di dalam syariat adalah maslahat, ya. Maslahat bagi umatnya, bahkan bagi manusia. Inilah syariat Islam yang robbani, yang datang dari Rabb dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Robnya manusia Inilah syariat Islam yang benar-benar memuliakan manusia Dengan syariat Islam ini Manusia akan mendapatkan banyak maslahat Maslahat yang tak terhingga Dan dengan syariat Islam ini Manusia akan dihindarkan dari kemudaratan apapun Kemudian Di antara dalil dari kaedah ini juga Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang di dalamnya Rasulullah s.a.w. mengatakan qala Allah. Allah berfirman. Ya. Atau bisa dikatakan hadis qudsi adalah firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Firman Allah yang bukan Al-Qur'an tapi merupakan hadis, ya. Hadis qudsi itu hadis qudsi tersebut ya berbunyi ya dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya ibadi. Inni haramtu 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tudhalumu. Wa hay hanba Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut diharamkan di antara kalian. Maka jangan sampai kalian saling mengvalimi, ya. Ini kata-kata di dalam hadisnya Zalim ya. Dan berbuat zalim maksudnya adalah mencelakai orang lain, merugikan orang lain, mendatangkan mundarat kepada orang lain, ya. Sehingga hadis ini bisa menjadi, ya, bisa menjadi dalil untuk menguatkan, ya, kaidah laudzarar waladirar. Tidak boleh ada sedikit pun ya mundarat dalam Uh, syariat ini, ya Syariat tidak membenarkan ya mudarat walaupun hanya hanya sedikit, ya Syariat hanya membolehkan maslahat, ya Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya mengharamkan kebaliman untuk dirinya dan juga mengharamkan kebaliman untuk manusia, maka jangan sampai kita saling membalimi satu dengan dengan yang lainnya, ya dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang lain yang menguatkan ya kaidah ini <coughs> yang intinya semuanya kembali kepada satu hal bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang bersih syariat yang suci dari kedzaliman, syariat yang suci dari kemudaratan ya. Inilah syariat Islam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas syariat ini hingga Ya Allah menjemput kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu menempatkan kita di tempat yang mulia Di syurga firdausnya Amin, amin, ya Rabbal alamin Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan Allah berkai Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'am bi ihsanin ila yamid din Walhamdulillahi Rabbil alamin Namsat. Jazakallahu khairan. Sat barakallahu fiki sat atas nama kami menyampaikan kesempatan pagi hari ini. Ikuti salam azan ya Allah wa yakum, telah kita simak bersama kaidah keempat yang telah disampaikan oleh al Dr. Musyafa dari Ni'matullah taala dalam sebuah pembahasan yang kita telah simak bersama yaitu la darara wa la dirar. Dan untuk berikutnya, ikuti salam azan ya Allah wa yakum, Kami buka sesi interaktif salajab bagi Anda semua yang ingin bertanya untuk memperdalam materi yang tadi disampaikan oleh beliau atau ingin memperjelas kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau anda bisa menghubungi kami di 021 0218236543 untuk anda yang bertanya secara langsung dan untuk anda yang tanya melalui pesan singkat di 0819896543 nah untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di 021 0218236543 ya silakan ya halo semuanya Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dan di mana? Om Abdul Rahman Ustaz di Tangerang. Oh iya, silakan Om Abdul Rahman. Di, tapi ini di luar tema, boleh enggak Ustaz? Boleh banget. Tafadhal. Ya, silakan. silakan. Ini sebelum apa rangkaian tentang zikir salat tarus Ustaz. Iya. Apakah kita diharuskan membaca basmalah sebelum membaca surat Al-Ikhaz, Pak Ustaz. Zikir ya? Ketika ya. dalam zikir ya? Iya, dalam zikir. Salat pardu, Ustaz. Iya. Makasih, ya. Ustaz. Iya. Eh, waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya. Untuk memulai membaca surat ya, kapanpun itu, ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya, kita disunahkan untuk membaca Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini disunahkan untuk memulai, ya, bacaan uh, surat tertentu, ya sehingga uh, ketika kita membaca al ikhlas ya kita membaca basmalah dahulu bismillahirrahmanirrahim kululallahu ahad kemudian kita beralih ke surat al falaq ya kita juga disunahkan untuk membaca uh, basmalah dahulu bismillahirrahmanirrahim kulauhu berabil falak begitu pula ketika beranjak ke surat an nas, ya intinya keedahnya ketika kita uh, memulai membaca Al-Qur'an, ya kemudian berpindah ke tempat lain, ya atau berpindah surat, ya maka kita disunahkan untuk membaca eh, Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah, ya antara surat satu dengan surat yang yang lainnya, ya baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik untuk bertikir, ya e, maupun untuk membaca, membaca memang ingin membaca Al-Qur'an, ya bukan sebagai dikir pagi dan sore atau misalnya zikir sebelum tidur ya atau misalnya zikir setelah Sholat ya jadi walaupun untuk berzikir juga kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebagai pemanisah antara satu surat dengan surat yang lainnya wallahu aalam 6 Ustaz jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz demikiannya bantu Ustadz Rahman yang ada di Tangerang mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang telah disampaikan jawaban oleh Ustaz katul islam azani allah wa iyakum masih kami buka sesi interaktif soalnya bagi Anda yang bertanya. Silakan menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, di 0819-8965436. Kita angkat berikutnya di layanan telepon. Ya, silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dari mana dan dan dengan siapa? Dari hamba Allah. Ya, di mana? Oh, dari hamba Allah mau tanya, Ustaz. Oh, ya, silahkan Ibu, silakan. Kalau nikah segitu lho, Ustaz. Kalau nikah siri apa betul kalau 3 bulan harus diulangin lagi atau gimana itu, Ustaz? Nikah sirinya bagaimana? Bu, apakah ada kualinya atau tidak atau bagaimana? Mungkin bisa diperjelas? Kalau nikah siri apa betul mm -hmm. kalau kalau udah 3 bulan harus dinikahkan lagi nikahnya sudah memenuhi syarat belum bu gimana mm. nikahnya apakah sudah memenuhi syarat ya sudah ada walinya hmm. ada saksinya ada orang ada... tuanya sendiri sudah mm -hmm. eh yeah. uh, iya iya kalau nikah sirinya sudah memenuhi semua syarat dalam E, syariat Islam ya maka nikah siri tetap sah, nikah siri tetap sah e, dan tidak ada kewajiban untuk memperbarui akad e, setiap 3 bulan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut ya dan pada asalnya akad nikah yang sudah sah itu harus di, e, dikatakan sah terus menerus ya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa akad tersebut rusak. Ya, kalau eh, selama eh, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa akad nikah yang sudah dilakukan tersebut ya rusak, maka kita harus tetap mengambil hukum yang pertama tadi bahwa akad tersebut sudah sah, akad tersebut eh, terjaga dengan baik, ya sehingga tidak perlu ada eh, usaha untuk memperbarui akad lagi setiap 3 bulan. Ya, ini tidak tidak ada dalilnya sama sekali ya. Namun perlu diperhatikan ya bahwa e, negara kita Indonesia ya mewajibkan <tuh> untuk mencatat ya proses pernikahan tersebut ya. Mencatat bahwa seseorang telah menikah dengan orang lain ya. Ada undang-undangnya dan mereka mewajibkan ya. Mereka mengharuskan harus dicatat secara undang-undang <tuh> secara E, resmi dan e, ketika pemerintah sudah mengharuskan seseorang melakukan hal tersebut ya maka <tuh> e, sebagai masyarakat ya kita wajib e, mentaatinya, mentaati peraturan tersebut dan pemerintah tidaklah membuat aturan tersebut kecuali untuk melindungi ya untuk melindungi pihak yang lebih lemah yaitu pihak istri ya maka sebaiknya hal ini tetap dilakukan karena kalau tidak dilakukan nantinya akan banyak mendera, ya. banyak <tuh> sesuatu yang merugikan pihak istri, ya karena memang di dalam pernikahan, ya pihak istri lebih eh, lebih lemah kedudukannya eh, daripada eh, afwan, lebih lemah posisinya daripada posisi suami, ya sehingga eh, wajar apabila pemerintah Indonesia mengharuskan seorang eh, istri ketika menikah atau kedua mempelai untuk mencatatnya secara resmi ya agar nanti ketika ada sesuatu di eh, hari selanjutnya ya eh, seorang istri bisa menggunakan eh, peraturan pemerintah tersebut untuk membantu posisi istri yang yang lemah tersebut ya Allahualam nah ustad bisa kelakuan barakallah fek demi kaji bantu ibu tadi yang bertanya dan tadi sudah dijelaskan oleh ustad apakah nikah sirinya ada Menurut syarat tertentuannya seperti adanya wali dan sebagainya Karena memang ada pernikahan siri yang dia dinikahkan wanitanya Diwakili oleh seorang ustaz yang dikenal jatanya, Tapi hmm. tidak absolutnya orang tuanya Kadang-kadang hmm. juga terjadi seperti itu, itu ya. Nah inilah yang, yang kadang uh, ada pertanyaan seperti itu Apakah syarat hmm. itu tidak Tapi kalau hmm. ini tidak artinya Orang tuanya sendiri sudah ada dan hmm. sudah orang tuanya sendiri menikahkan Maka syarat hmm. syarat seperti yang sama kalian ustaz adalah Ustaz adalah Baiklah, kawan-kawan, selamat azan Masih kami buka kembali sesi interaktif jawab bagi anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan untuk anda yang bertanya paling pesan singkat di 0819896543 ya silakan. Tap. Hello. Ya, silakan dengar saya jawab anda di mana? Dengan Abu Fikri di jalan nih. Abu Fikri sedang dalam perjalanan. Ya, silakan Abu Fikri. Pertanyaannya. Waleikumussalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Uh, ini saya bekerja di suatu istansi. Hmm? Ketika saya Terjadi apa? Istansi pemerintah. Hmm? Ketika saya menerapkan suatu aturan hmm. uh, di pekerjaan saya. Yeah. ternyata menyinggung kepentingan kawan saya di instansi itu, yeah. kemudian dengan kekuatannya, dengan kekuatannya uh, beliau ini rupanya diketahui telah memindahkan saya dari tempat itu. Yeah. Apa itu bisa dikatakan sebagai suatu kezalim, malusat? Kemudian apakah saya bisa membalas kezaliman itu dengan doa kepada Allah supaya Allah memberikan balasan kepada dia? Nasehat. Ya. Waalaikumsalam. Selamat. Nama. Silakan. Apabila tidak ada alasan ya e, untuk dia, dia tidak punya alasan apapun untuk memindahkan ya antum ke tempat lain yang tidak yang kurang antum senangi ya kecuali alasannya adalah karena dia membenci antum ya maka ini kezaliman ya ini kezaliman karena eh, tidak ada hak bagi dia sebenarnya untuk memindahkan antum ke tempat lain yang antum kurang senangi atau antum tidak senangi ya ketika alasannya adalah karena dia membenci antum, ya, karena antum melakukan sesuatu yang kurang mengenakkan dia. Eh, selama sesuatu tersebut baik, ya, tidak ada eh, eh, pelanggaran dari sisi syariat, ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi dia untuk memindahkan antum. Kalau dia memindahkan antum karena alasan dia benci, ya, antum dipindahkan ke tempat yang yang tidak antum senangi ya maka ini kedzaliman ya. orang yang dizalimi punya hak untuk mendoakan punya hak untuk mendoakan keburukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda ittaqi da'wat almazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab Fa'innahu innahu laysa bainaha Wabeyna Allahi hijab. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizalimi. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizalimi. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan tidak mengingkari doa orang yang dizalimi. Tidak mengingkari orang yang dizalimi untuk berdoa keburukan dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari itu menunjukkan bahawa hal tersebut dibolehkan. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab karena sesungguhnya ya tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa ya. Allah Subhanahu wa akan langsung mendengarnya dan ini sangat membahayakan ya. Namun <tuh> tetap saja ya yang lebih afdal adalah bersabar tetap saja yang lebih afdal adalah bersabar walaupun kalau mendoakan ya itu tidak ada larangan sama sekali. Makanya di dalam e, surat e, An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in 'aqabtum fa'aqibu bimislima auqibtum bih. Apabila kalian membalas kezaliman orang lain ya, maka balaslah dengan balasan yang setimpal balasan yang setimpal bukan balasan yang berlebihan. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tetapi apabila kalian bersabar, maka bersabar itu lebih baik. Ya. Tetap saja bersabar untuk tidak mendoakan, untuk tidak membalas, itu lebih baik tapi eh, kalau misalkan ingin membalas maka dibolehkan ya. Dan kita juga ya sebagai manusia kita harus melihat maslahat dan mafsadah. Ya. Kalau misalnya ada orang yang mendolimi kita. Kalau kita misalnya tidak balas, dia semakin menjadi-jadi kezolimannya. Semakin e, semena-mena kepada kita. ya. Maka kita lakukan pembalasan. Pembalasan yang setimpal. Bukan pembalasan yang yang zalim. Karena apa? Karena kasihan dia kalau tidak kita lakukan hal tersebut, dia akan semakin jadi-jadi, semakin banyak e, dosanya. Semakin banyak orang yang dizalimi ya dan kemungkinan dia untuk mendapatkan mudarat atau bencana semakin besar, ya. Maka kita harus melihat keadaan, ya. Ketika keadaannya orang tersebut, ya, kalau tidak dihentikan atau tidak dibalas keburukannya dia semakin menjadi-jadi, maka ketika itu kita lakukan hal tersebut, ya. Ya paling tidak kalau tidak bisa melakukan secara eh, lahir, ya, maka kita lakukan secara batin yaitu dengan berdoa, ya agar dia sadar. Kalau misalnya orang tersebut ya dengan dinasehati tidak dibalas, itu lebih baik keadaannya. Maka kita lakukan hal, -hal tersebut, kita bersabar e, karena dengan bersabar dia menjadi lebih baik. Sehingga e, ketika kita dizalimi oleh orang lain ya, maka lihatlah keadaan. Lihatlah keadaan. Yang lebih maslahat itu yang kita yang kita lakukan ya. Wallahu a'lam nama Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fi Saya banyak untuk menyampaikan demi untuk Abuk Fikri yang sedang dalam perjalanan semoga Allah Subhanahu wa menjaga antum dalam perjalanan dan juga orang-orang yang bersama antum. Khotrisna azan ya Allah wa yakum. Untuk yang berikutnya kami beralih ke layanan SMS atau pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan makna pencerahan Ustaz. terkait dengan maraknya masyarakat yang membuat polisi tidur Ustaz. Adakah ini termasuk dalam kategori sudah mudorah, ia ya terbenatkan mudorat atau tidak? Setat, ataukah dia jika masuk dalam kaidah laudorah awal di ronosat? Ya. Silakan. Saya. Eh, pertama kita harus melihat ya, abakah membuat polisi tidur dengan eh, dari inisiatif sendiri itu bertentangan dengan hukum di negara ini ataukah tidak? Ya? Kalau bertentangan dengan hukum jelas itu tidak boleh dan itu pelanggaran terhadap aturan yang diwajibkan oleh pemerintah dan kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk mengikuti ya mengikuti peraturan pemerintah dalam hal-hal yang tidak maksiat ya dan ini jelas bukan maksiat ya kalau misalnya pemerintah melarang ya membuat polisi tidur kecuali dengan izin maka mereka harus meminta izin ya kalau pemerintah sudah mengizinkan maka tidak ada daror sama sekali di sini tidak ada tindakan zalim sama sekali ya karena pemerintah mengizinkan dan itu juga ada maslahatnya maslahatnya biar orang-orang tidak misalnya tidak kebut-kebutan eh, di depan rumah eh, masyarakat ya dan jelas ya eh, ini juga yang diinginkan oleh masyarakat adalah suatu kebaikan suatu kebaikan yaitu agar misalnya kalau ada anak-anak yang tiba-tiba eh, nyebrang gitu kalau dia keadaannya tidak kenceng maka akan bisa eh, menghindari menghindari anak tersebut. tapi kalau keadaannya kencang ini membahayakan, <tuh> ini membahayakan keselamatan banyak nyawa. Ya. <tuh> maka hal tersebut tidak termasuk kevaliman. apabila eh, sudah eh, sesuai dengan aturan negara, ya pada asalnya hal tersebut bukanlah suatu kevaliman. ya, <tuh> kemudian perlu di Eh, lihat juga ya perlu diperhatikan juga bahwa syariat Islam ketika mengatakan tidak ada mudarat apapun dalam syariat ini ya tidak boleh ada mudarat apapun dalam syariat ini yang dimaksud di sini adalah secara eh, menyeluruh apabila kita melihatnya secara menyeluruh seperti misalnya ya syariat-syariat misalnya ada syariat eh, kisos misalnya syariat kisos syariat kisos ini ketika ada orang membunuh orang lain maka ketika keluarganya tidak memaafkan eh, kemudian tidak mau menerima diah ya dia, tebusannya maka harus dijalankan syariat kisos pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan apabila tidak ada jalan lain misalnya tidak ada perdamaian tidak ada eh, apa eh, pemaafan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kisah. Ya. Dari sisi membunuh orang ini ada dorornya, ada mu'daratnya. Tapi dari sisi menjaga nyawa manusia yang lain, ya maka tidak ada doror di sana. Karena apa? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mu'darat. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita tidak melakukan ini Maka seakan-akan kita melindungi orang yang zalim, mendzalimi orang yang yang tidak zalim. Ya, seakan demikian, seakan-akan demikian dan memang kenyataannya seperti itu. Ya. Kalau kita tidak membunuh dia, ya, seakan-akan kita melindungi dia. Padahal dia zalim dan kita membahayakan nyawa banyak orang <tuh> padahal mereka tidak tidak zalim. Karena syariat ingin melindungi banyak manusia dengan mengorbankan satu orang ini, ya, maka <tuh> dilihat oleh syariat bahwa karena maslahatnya lebih besar, maka seakan-akan mudaratnya tersebut tidak ada, ya. Maksud dari laul darawalab dirawar itu demikian, ya. Bisa tidak ada kemudaratan sama sekali, bisa ada kemudaratan tapi kecil. Apabila dibandingkan dengan maslahat, ya maka kemunduratan tersebut seakan tidak ada, ya. Dihubungkan dengan tadi ya polisi tidur, ya memang dari sisi bahwa itu mengganggu orang yang berjalan, iya mudarat. ya. Tapi dari sisi bahwa hal tersebut bisa e, menjadikan orang hati-hati, bisa menjadikan e, orang yang punya rumah di situ tidak terlalu e, Terganggu dengan suara misalnya motor atau mobil yang terlalu kencang di situ Kemudian nyawa anak-anak, nyawa orang tua Atau nyawa orang biasa bisa lebih terjaga Dari sisi ini masalahnya lebih besar Jauh lebih besar daripada mubarak orang yang harus mengerem. Kalau dia misalnya tidak mau lewat jalan itu lewat jalan lain ya. Jadi eh, ini eh, kalau dilihat dari eh, semua sisi ya hal tersebut tidaklah mudarat ya karena masalahnya jauh lebih besar. Allahumma. Kamu seberapa kawafik saat atau jamnya saat. Dan juga mungkin saat positifnya jangan terlalu banyak juga saatnya. Kadang ada. ada positif lagi saatnya. Baik saat. Ikhot. Ikhot tadi sama Azan wa yaqom. Untuk berikutnya masih kami angkat tanya malam pesan singkat usah di sini. Tadi kan dibahas tentang dalilnya di mana. An, diangkat dalil dari selama korea 231 sehingga makin sehingga banyak pertanyaan maksudnya dari, dari kurang lebih enam pertanyaan dengan dengan pembahasan tentang masalah talak ya. bagaimanakah dengan orang yang menikah siri setelah itu ditinggalkan suaminya pergi selama setahun dan tidak kembali apakah sudah jatuh takut atau belum begitu pula ketika seorang istri yang meninggalkan suaminya karena kezaliman suaminya dan si suami pun tidak pernah membay membayakan nafkah dan selama setahun pun tidak pernah bertemu apakah ini juga sudah termasuk atau talak atau belum hmm, silakan, silakan. Iya, eh, masalah itu harus diangkat ke pengadilan ya, harus diangkat ke pengadilan dan itu masuk dalam bab ila ya. Masuk dalam bab ila ketika seseorang ketika seorang suami meninggalkan istri eh, sampai al-ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabsu ashur. Sampai 4 bulan. Ya. Sampai 4 bulan ditinggalkan oleh suami tanpa ada pemberian nafkah ya. Seorang istri berhak untuk eh, mengangkat masalahnya ke pengadilan. Kemudian pengadilan berhak untuk memaksa suaminya mentala. Ya. Memaksa suaminya untuk mentala. Kalau suaminya tidak mau, maka pengadilan yang mentalaknya. Mengjatuhkan talaknya pengadilan. Ya. Jadi eh, apabila ada seorang istri yang demikian ya dan dia ingin mengakhiri pernikahannya silahkan ya pergi ke pengadilan untuk meminta eh, agar pengadilan dia ya, eh, menyelesaikan masalahnya ya. Tapi kalau tidak melakukan hal ini maka tetap pernikahannya tetap ter, tetap terjaga ya. Makanya tadi ya pernikahan itu adalah jalinan eh, suci antara mempelai ya antara e, mempelai laki-laki dan wanita dan itu akan terus terjaga selama tidak ada sesuatu yang membatalkannya. Ya. Dan sesuatu yang membatalkannya ini banyak, ya, ada talak ya. Misalnya ada khuluq ya. Ada ilah ini. ilah ini harus diangkat ke pengadilannya, tidak bisa kita me, me, melakukannya sendiri, ya. Seperti khuluq juga demikian ya. Khuluq juga demikian, kita meminta kepada suami untuk E, misalnya seorang istri meminta kepada suami dengan e, e, mengembalikan maharnya misalnya Atau yang kurang dari itu, kurang dari maharnya Dengan imbalan sampai e, maksimal sesuai dengan maharnya Ya e, Ini hulu Nanti kalau misalnya suaminya tidak mau, dia angkat ke pengadilan Dia angkat ke pengadilan Kalau suaminya langsung mau, maka tidak ada masalah Langsung suaminya mentala itu Ya kalau suaminya tidak mau mentala, maka dia e, laporkan ke pengadilan Dia mengadu ke pengadilan Ila juga demikian, Ya, harus e, mengadu ke pengadilan dahulu Kemudian pengadilan yang memutuskan ya. Kalau misalnya duanya, e, keduanya bisa diakurkan lagi, maka lebih baik Kalau tidak bisa diakurkan lagi, maka suami dipaksa untuk mentala men e, istrinya Atau menceraikan istrinya Kalau misalnya tidak mau juga dipaksa Maka pengadilan yang mentala menjatuhkan memutuskan bahwa mereka berdua sudah pisah. Ya, itu yang harus dilakukan. Demikian kata Islam Assalamualaikum. Ya Jawaban yang telah kita simak bersama dan kota Islam, kami angkat satu percaya terakhir. Mari lanjut telepon di dua Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari dari Pak Samsundin, Jakarta Baik, Pak Samsundin mungkin mo mohon maaf Suara teks dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon saja Bapak Biar Bapak lebih jelas juga menyimaknya Oke, oke Baik, Silakan Bapak pertanyaannya Pak Langsung mungkin dalam pertanyaannya Pertanyaannya ini Pak saya mau tanya tentang uh, hukum imam itu mm -hmm. membaca uh, apa surah fatihah terus membaca surah tapi surah itu tidak ada kalimat bismillah surah apa pak? Eh, misalnya surah al-baqarah mm. tidak dimulai dari awal terkenangnya mm. Tapi membaca baca bismillah terus disambung yang kedua baca bismillah dari hukum itu Pak Oh ya dalam saat itu Pak ya, saat, Pak, ya. baik ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya silakan Pak. Uh, <coughs> mengeraskan bacaan basmalah ya <coughs> Ini merupakan masalah khilafiyah ya masalah ijtihadiyah Ada yang mengatakan bahwa mengeraskan bacaan basmalah itu disunahkan kapanpun maksudnya e, ketika mengawali fatihah ya disunahkan e, mengeraskan bacaan basmalahnya atau setelah al-fatihah selesai ingin membaca e, potongan ayat atau membaca satu surat penuh ya bagi yang berpendapat bahwa disunahkan untuk mengeraskan basmalah maka ketika itu juga disunahkan untuk mengeraskan Basmalah. Ada pendapat lain yang yang saya pandang ini lebih kuat ya. Bahwa membaca basmalah lebih afdalnya dilirihkan. Lebih afdalnya dilirihkan. Ya dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal ini secara tegas. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan aku sholat bersama rasulullah bersama sahabat abu bakar sahabat omar sahabat uthman sahabat ali saya tidak pernah mendengar mereka mengucapkan atau membaca bismillah ya dia tidak mendengar berarti <tuh> hal tersebut tidak dilakukan oleh rasulullah tidak dilakukan oleh sahabat abu bakar sahabat omar sahabat uthman sahabat ali dan ini eh, praktek yang sangat panjang ya <tuh> walaupun Basmalah merupakan salah satu dari ayat Al-Fatihah tapi bukan berarti imamnya tidak membaca basmalah tapi membacanya dengan suara yang lirih ya membacanya dengan suara yang suara yang lirih sebagaimana imam <tuh> ya dan ini sesuai dengan aturan maksudnya Rasulullah mengatur demikian Rasulullah mengatur demikian makanya kita melakukannya demikian Tidak boleh ada yang mengatakan itu kan ayat dari Al-Fatihah kenapa dibeda-bedakan yang lain dilirihkan, yang yang ayat yang lainnya dikeraskan. Kenapa demikian? Kita katakan itu aturan. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dahulu menerapkannya demikian. Adapun eh, eh sebagaimana, Amin, Amin bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi dikeraskan. Amin bukan dari Fatihah tapi dikeraskan. Kenapa dikeraskan yang ini? Padahal itu bukan dari Eh, al Qur' eh, bukan dari al Fatihah kita katakan seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mencamtahkannya ya ya bukan masalahnya bukan ini ayat dari al Fatihah ataukah tidak bukan eh, yang kita bahas adalah bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya ya <tuh> kalau imam atau seorang eh, berpendapat demikian ya maka setelah al Fatihah juga demikian ya tidak mengeraskan bacaan bismillahnya Tapi dia membaca bismillah ya Tetap membaca bismillah Tapi tidak dikeraskan Membaca bismillah Kemudian membaca potongan ayat yang lain Atau membaca surat yang, yang lain Bagaimana kalau digabungkan Ada kadang-kadang membaca Kadang-kadang enggak <tuh> Maka kita katakan Membaca atau mengeraskan Mengeraskan atau tidak mengeraskan Ini hanya berhubungan dengan mana yang lebih aftal saja mana yang lebih afdal lebih afdal dikeraskan atau lebih afdal di, dilirihkan sehingga kalau misalnya ada kadang-kadang orang mengeraskan kadang-kadang orang tidak mengeraskan ini tidak tidak begitu bermasalah ya karena e, pembahasan para ulama tersebut hanya membahas tentang lebih afdal dilirihkan atau dikeraskan ya lebih afdal dilirihkan atau dikeraskan memang ada sih pendapatnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa memang tidak membaca sama sekali bismillah di Al-Fatihah pun mengatakan Tidak membaca Bismillah Tidak dilirihkan Tapi tidak membaca Tidak membaca sama sekali Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah Dan mereka berpendapat bahwa Bismillah Bukan termasuk dari ayat Al-Fatihah al ya. Pendapat mereka demikian Dan mereka mengatakan bahwa Ayat ketujuh kata, Kalau Bismillah tidak ada berarti al Itu ayat ketujuhnya ya. Kalau uh, pendapatnya Mayoritas ulama mengatakan bahwa Bismillah Ini Ayat dari Al-Fatihah Kemudian ayat ketujuhnya mulai Siratul latina ya. an amta alaihim Wairil maudzubi alaihim waladzani Ini khilaf diantara para ulama Dan masalah ijtihadi ya. e, Namun mayoritas ulama Mengatakan bahawa e, Antara khilaf Diantara para ulama Antara pendapat yang mengatakan Dilirihkan atau dikeraskan Itu hanya khilaf dalam masalah afdaliyah Mana yang lebih afdal Ya Sehingga eh, tidak menjadi masalah apabila eh, ada kadang-kadang orang melirihkan, ada kadang-kadang orang mengeraskan dan tidak mempengaruhi eh, keabsahan dari solatnya. Allah Alum. Jazakallah Khairan, Barakallah Fikr. Ustaz sahaja berterima kasihkan Ustaz. Dan ikhtiar selama azanil Allah wa Yakum. Pertanyaan yang terakhir sudah dijawab oleh Ustaz. Dan sebagai akhir dari acara ini kami kampus silakan pada tamat kata penghujung silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, roja TV, para pendengar radio roja, dan kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita kajian ilmiah tentang kehidupan fikih dan pada intinya ya yang kita bahas bahawa di dalam syariat Islam ini yang tidak ada mudarat atau sesuatu yang merugikan manusia, ya tidak ada sesuatu pun yang merugikan atau membahayakan atau mendatangkan mungatorat bagi bagi manusia, ya dan ini eh, kaidah yang sangat agung di dalam Islam, cakupannya sangat luas bahkan bisa dikatakan kaidah ini ya mencakup setengah dari tujuan syariat Islam, ya tujuan syariat Islam adalah mendatangkan maslahat sebesar besarnya kepada umat manusia dan menghindarkan mereka dari kemunduran kemunduran apapun ya dan kaedah ini mengatur yang yang sisi yang kedua tadi menghindarkan manusia dari dari kemunduran sehingga kaedah ini merupakan kaedah yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam dan kaedah ini ya mempunyai banyak dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana para ulama menerapkan kaidah ini dalam masalah-masalah fikih, masalah-masalah uh, yang di yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan-kehidupan kehidupan mereka. Ya, demikian yang bisa anda sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.